Assalamualaikum Saudaron Berita Pagi di Si Hari Ini Rabu 2 Agustus 2017 dibacakan Ardian Shah. 3 dari 5 korban selamat akibat tabrakan dirujuk ke RS NJA. Muara Batu lepaskan tembakan satringkus pengedar sabu. Warga serahkan 5 pucuk senjata api ke TNI di Loksmaleng. Ikuti juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim Newsroom Serambi FM.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 Darlun dua dari 5 korban selamat pasca tabrakan mobil penumpang L300 dan pick up pengangkut minyak mentah di Jalan Nasional Banda Aceh Medan, Gampung Alu 2 Kecamatan Langsa Barat, kemarin dirujuk ke RSUZA Banda Aceh. Dengan demikian, sudah tiga korban cedera yang dirujuk ke Rumah Sakit Umum Pendidikan tipe A itu. Petugas medis di RSUD Langsa mengatakan bahwa dua korban yang dirujuk ke Banda Aceh kemarin adalah Fadil, 26 tahun, beralamat di Batu Timur Kota Loksemawe. Dia menderita patah kaki kiri dan kanan serta tangan kiri. Korban lainnya adalah Munir, 34 tahun, warga Lestari Kecamatan Awi Awisumur, Aceh Tenggara yang mengalami luka sobek di dahi, kaki kanannya patah. Sebelumnya, Senin lalu, korban yang dirujuk ke RSUZA Banda Aceh adalah Sari Fudin, 33 tahun, warga Lambaro Tunong, Aceh Besar. Hingga saat ini hanya tinggal dua korban yang masih dirawat di RSUD Langsa. Mereka adalah Ali Hasmi 40 tahun warga desa Nisa Lestari, Kecamatan Lawi Sumur, Agara. Kemudian Karyadi 32 tahun polisi hutan pada Dinas Kehutanan Aceh alamat Rantau Payung Hilir, Kecamatan Babel, Agara. Sebelumnya diberitakan minibus L300 tabrakan dengan pick-up pengangkut minyak mentah di Jalan Nasional Banda Aceh Medan, Gampung Alu II, Kecamatan Baru Senin lalu, sekitar pukul 06.10 waktu Indonesia Barat. Api menimbulkan kebakaran dan ledakan dahsyat sehingga merenggut 5 nyawa dan lima lainnya luka-luka. Sudah lun tim Polsek Muara Batu harus mengeluarkan dua kali tembakan ke udara saat meringkus tersangka pengedar sabu-sabu di sebuah gubuk di Desa Bungkah Kecamatan Muara Batu, Aceh Utara Selasa dini hari sekitar pukul 01.30 waktu Indonesia Barat. Akhirnya tersangka berinisial HB 36 tahun warga setempat berhasil ditangkap. Bersamanya juga diamankan 26 paket sabu-sabu. Kapolsek Muara Muarabatu Ibtu Bukhati Gamcut mengatakan penangkapan HB ini berawal dari laporan masyarakat atas dugaan adanya peredaran sabu-sabu di sebuah gubuk kewasan bungkah. Mendapat laporan ini, polisi mulai melakukan pengintaian. Setelah dipastikan kebenarannya, 4 personel polsek Muara Muarabatu dikerahkan untuk menggerebek gubuk tersebut. Namun saat polisi datang, ada 2 pemuda di dalam gubuk dan keduanya berupaya melarikan diri. Untuk menghentikan pelaku kabur, polisi melepaskan tembakan peringatan ke udara dua kali. Namun dari dua pemuda yang ada di dalam kubuk tersebut, polisi hanya berhasil menangkap pelaku HB. Sedangkan temannya HB, yang identitasnya telah diketahui, berhasil melatikan diri. Darulun warga menyerahkan lima pucuk senjata api ke TNI. Penyerahan senjata api dilakukan dan tim Intel Kapten Abdul Majid yang mewakili warga kepada Danremno11 di Lawangsa, Kolonel Agus Firman Yusmono di gedung Aula Yufa Korem setempat selasa pagi. turut hadir Dandim 0103 Aceh Utara Letkolkav Pajar Wahyu di Broto. Senpi yang diserahkan itu terdiri atas tiga pucuk aK beserta magazin dan puluhan peluru serta dua pistol bersama magazin dan puluhan peluru aktif. Dandre mengatakan empat senpi ini merupakan penggalangan dari operasi teritorial TNI tahun 2017 di Aceh Utara dan satu pucuk aK diserahkan warga PIDI. Senpi itu diserahkan masyarakat atas kesadaran sendiri. Pihaknya mengucapkan terima kasih kepada warga PID dan Aceh Utara yang telah sukarela menyerahkan senpi. Ia juga menghimbau masyarakat yang mengetahui atau masih menyimpan senpi sisa konflik atau yang menggunakannya secara ilegal agar segera menyerahkan ke pihak berwenang baik TNI maupun Polri. Saudarlun petugas Polsek dan Koramil Perla Timur Aceh Utara mengamankan seorang warga Kota Langsa yang mengaku sebagai intel Kodim. Pelaku diduga telah melakukan pemerasan terhadap warga di Gampung Senebuk Punti, Kecamatan Perlak Timur. Kapolosek Perlak Timur, Ibtu Agusman Said Nasution mengatakan intel gadungan yang diamankan itu berinisial SN 35 tahun, warga Gampung Timbang Langsa, Kecamatan Langsa Baru, Kota Langsa. Intel gadungan itu ditangkap Senin kemarin setelah polisi menerima laporan warga yang resah dengan aksi pelaku. Ibtu Agusman mengatakan kelakuan NS yang mengaku sebagai intel kodim itu sudah sangat meresahkan warga karena selain melakukan pemerasan, NS juga diduga sering menakut nakuti warga dengan pistol yang dibawanya. Dari pelaku turut diamankan satu unit senjata mainan jenis FN, 2 HP, satu unit sepeda motor, dan tas sandang berisi sejumlah surat atas nama orang lain. Kini intel gadungan tersebut diamankan di Polres Aceh Timur untuk proses hukum dan pengembangan kasus. Anda sedang mendengarkan berita utama serang di FN. Garlun Kejaksaan Negeri Loksemawe selasa sore menahan Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Loksmawe Helma Faidar, ke Lembaga Permasyarakatan. Helma harus menjalani hukuman penjara selama setahun karena menjadi terdibidana kasus korupsi pengadaan alat kesehatan tahun 2011 di Dinas Kesehatan Loksmawe Untuk diketahui, pada tahun 2011, Pemko Loksmawe melalui Dinas Kesehatan melakukan pengadaan alkes senilai 4,8 miliar rupiah. Memasuki tahun 2013, Kejari Loksmawe mulai mengusut pengadaan tersebut karena ada indikasi korupsi. Sebab seluruh dana telah dicairkan namun pengadaan alkes diduga tidak tuntas 100%. Bahkan hasil audit BPKP menyatakan ada kerugian Rp3,5 miliar. Rupiah. Dalam proses di kejaksaan ditetapkan tiga tersangka yakni Sarjani sebagai Kadis Kesehatan Loksmawe, Husaini kontraktor pelaksana proyek dan Helmas Laku BUD BPKA di Loksmawe. Pada persidangan di pengadilan Tipikor Banda Aceh awal 2014 ketiga terdakwa, masing-masing diponi setahun penjara dan denda Rp50 juta, rupiah, subsidir dua bulan kurungan. Selanjutnya kasus ini sempat banding di pengadilan tinggi Banda Aceh. Putusan yang keluar September 2014, pengadilan tinggi menguatkan putusan pengadilan Tipikor. Upaya hukum lanjutan yakni kasasi ke Mahkamah Agung. Ternyata MA juga menguatkan putusan pengadilan. Putusan kasasi baru diterima kejari dua hari lalu, kejari segera mengeksekusi helma setelah perkara tersebut ingkrah. Darun Pemko Banda Aceh segera membentuk polisi sampah untuk mengawasi kebersihan sampah di ibu kota Provinsi Aceh. Keberadaan polisi sampah nantinya untuk memastikan bahwa setiap harinya sampah yang ada di lingkungan masyarakat diangkut petugas. Hal itu disampaikan Walikota Banda Aceh Aminullah Usman didampingi wakil Walikota Zainal Arifin saat berkunjung ke kantor harian Serambi Indonesia kemarin. Aminullah mengatakan polisi sampah akan direkrut dari sebagian Satpol PP yang kemudian dialihkan tugasnya untuk mengitari setiap sudut kota Banda Aceh memantau keberadaan sampah. Sehingga jika ada sampah akan langsung dilaporkan ke wali dan dinas untuk ditindaklanjuti. Selain itu juga ada petugas yang mengitari hingga ke kampung untuk mengangkut sampah. Sementara terkait masalah pelayanan air bersih, Aminullah mengatakan Pemko Banda Aceh segera merancang pembangunan distrik meter area di pemukiman warga. Rencananya distrik meter area itu tuntas 2019 dengan anggaran 300 juta per distrik meter area. Untuk Banda Aceh walaupun belum ada angka pasti namun jumlah distrik meter area yang akan dibangun mencapai puluhan. Aminullah juga menyatakan persoalan pengemis yang masih marak seperti di Masjid Raya Baitur Banda Aceh menjadi prioritasnya. Untuk mengatasi masalah itu PMK Banda Aceh akan berkoordinasi dengan pemerintah Aceh. Wali berupaya mencari solusi termasuk memberi skill dan modal bagi penyandang disabilitas agar mandiri dan tidak kembali ke jalanan menjadi pengemis. Zarlun bendera merah putih raksasa mulai dikibarkan di puncak gunung Gohcut, Aceh Besar. Bendera berukuran 6x9 meter ini dikibarkan warga Desa Rimajene, kecamatan Pekanbada, Aceh Besar. Aksi pengibaran bendera merah putih raksasa ini dilakukan menyambut hut ke-72 RI. Sejumlah warga Desa Rimajene naik ke atas gunung Gohcut sejak selasa pagi untuk melakukan pengemis. ...berbagai persiapan. Meski hujan mengguyur hal itu tidak menyurutkan semangat masyarakat... ...mengibarkan bendera raksasa pada tiang setinggi 13 meter. Begitu tiba di puncak, masyarakat segera bahu-membahu... ...mengikat bendera yang telah disiapkan pada tiang yang ada. Saat pengibaran bendera Komandan Koramil 10... ...Pekan Bada Kapten Samsudi ikut dalam rombongan. Begitu sang saka merah putih berkibar warga TNI... ...serta polisi menghormat sambil menyanyikan lagu Indonesia Raya... Bendera yang dikibarkan di atas ketinggian ini dapat disaksikan masyarakat dari desa. Kepala Desa Arimajuni Arifin mengatakan pengibaran bendera ini dilakukan atas inisiatif pemuda dan didukung perangkat desa setempat. Kegiatan pengibaran bendera raksasa ini juga didukung desa tetangga serta musbika pekanbada. Pihaknya sengaja memilih Gunung Gohcut karena dari tempat ini dapat terlihat landscape bandar Aceh dan Aceh Besar dari ketinggian.